Malikum sedalun berita malam medisi hari ini Rabu 22 Juni 2016 dibacakan Ardian Syah. Imigran Sri Lanka tiba di Lokmawe. Polkopim Danagan Raya tetapkan areaal wilayah pertambangan rakyat. Gubernur perintahkan tampung sementara migran Sri Lanka. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang pelaran hukum tim menye serrum Seram BFM.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 Sudah 43 warga imigran Sri Lanka yang terdampar di Loknga beberapa waktu lalu kini ditempatkan di penampungan sementara bekas kantor imigrasi Pentut Loksmawe. Imigran Sri Lanka itu tiba di bekas kantor imigrasi Pentut Loksmawe menggunakan satu unit bus sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dikawal mobil forider polisi dari Meligo Gubernur Aceh di Banda Aceh. Setelah tiba, bus diarahkan masuk ke perkarangan bekas kantor imigrasi itu. Tampak petugas imigrasi dan polisi mengatur lalu lintas agar bus bisa masuk ke dalam. Saat ini 43 warga Sri Lanka diturunkan dari bus dan memasuki ke gedung bekas kantor imigrasi pentut untuk didata kembali satu per satu. Dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak imigrasi Loksmawe. Sudalun, pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Setempat kini telah resmi menetapkan areal wilayah pertambangan rakyat. Area tambang ini diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah itu. Informasi yang diperoleh serambi dari Dinas Pertambangan dan Energi Nagan Raya, Rabu Siang, mengatakan penetapan areal WPR itu tersebar di Kecamatan Betung dan Senagan Timur. Samsul Kamal, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nagan Raya, mengatakan penetapan areal wilayah tambang rakyat ini tidak berada di areal hutan lindung dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sudahlun Gubernur Aceh Zaini Abdullah hari ini menggelar rapat bersama forum komunikasi pimpinan daerah Membahas soal penanganan migran Sri Lanka Dalam rapat telah dilaporkan bahwa kapal yang ditumpangi 43 emigran etnis Tamil tersebut tidak mungkin lagi untuk berlayar Karena itu Gubernur Aceh memerintahkan semua pihak yang terlibat untuk penanganan migran ini Untuk menampung sementara para migran dengan cara direlokasi ke tempat yang lebih layak dari tempat penampungan saat ini Hasil rapat Forkompinda juga dilaporkan Gubernur Aceh kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Terkait penampungan sementara ini, di bibir pantai Loknga, Gubernur mengatakan pemerintah memandang hal itu tidak mungkin lagi untuk diteruskan. Soal keamanan, Gubernur mengatakan pihak kepolisian dibantu TNI akan mengurusnya, sementara penanganan migran di tempat penampungan nanti akan dihandle oleh Kementerian Sosial RI sesuai dengan instruksi dalam Memoapres CK pekan lalu. Amatan Serambi di Pantaiokna kapal besi hijau dengan nomor lambung TB1 Pv0045509 ini mulai kandas dengan posisi miring di bibir Pantaiokna gelombang laut yang mempas kapal tampak masuk ke dalam kapal sehingga diyakini bagian kapal termasuk mesin dipenuhi air. Calon walikota Banda Aceh Eliza Sa'dudin Jamal hari ini di Jakarta secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon walikota Banda Aceh periode 2017-2022 di Sekretariat Nasional Bapilu DPP Partai Persatuan Pembangunan. Berkas pendaftaran diserahkan langsung Eliza Sa'dudin Jamal kepada Ketua Bapilu DPP P3 M. Mardiono. Eliza salah seorang calon kuat walikota Banda Aceh sebelumnya telah mengantongi dukungan dari PKS, PDA dan PKPI. Konon akan mendulang dukungan juga dari partai lain. Ketua Bapilu DPP P3 M. Mardiono mengatakan sangat mendukung pencalonan Eliza Saaduddin Jamal. Ia menyebutkan akan memproses pencalonan Eliza ini sesuai mekanisme yang berlaku. Rekomendasi DPP P3 terhadap calon kepala daerah di Aceh akan diterbitkan akhir Juli. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudelun tujuh warga Samarinda, Kalimantan Timur disandra oleh militan teroris asal Filipina Abu Sayyaf. Dian Megawati, istri dari salah satu anak buah kapal TB Charles milik perusahaan pelayaran PT. PPP Rusianto bersaudara itu mengatakan para penyandra minta tebusan 20 juta ringgit. Perempuan yang disapa dengan nama Mega ini menuturkan suaminya Ismail menelpon pada Rabu pukul 11.00 dengan nada tergesa-gesa Suaminya meminta Mega untuk mencari wartawan, kepolisian setempat, pemerintah Indonesia dan pihak PT. PP Rusianto bersaudara. Dari cerita Mega, mengetahui bahwa ketujuh orang tersebut termasuk suaminya di Sergab dan di Sandra Abu Sayyaf di perairan Filipina. Suaminya yang berprofesi sebagai juru mudi diperintahkan untuk penyandra untuk menelepon keluarga. Menurut Mega, ketika mengabari semua pihak-pihak perusahaan kemudian langsung mengecek keberadaan kapal TB Charles. Dari koneksi yang tersambung, posisi kapal sedang berada di perairan Indonesia menuju kota Tarakan. Namun pada saat menghubungi Mega, terkesan suaminya sedang berada di daratan. Mega masih terus menunggu kabar dari suaminya dan menantikan kejelasan dari perusahaan. Sudah dilun paling tidak 79 orang terkena petir di negara bagian Bihar, Jiharkan, dan Madhya Parades, India. 53 orang meninggal di Bihar, 10 terbunuh di negara bagian Jiharkan di Timur dan paling tidak 16 orang lainnya tewas di Madia Parades. Sebagian besar orang yang meninggal bekerja di sejumlah pertanian saat hujan lebat pada hari Selasa. Serangan petir adalah yang biasa di India saat musim hujan. Di Bihar, warga yang meninggal adalah penduduk Nandlanda, Augrabat, Rohtas, Purnia, Munger Gaya, Saharsa, Bagalpur, Banca, dan Kaimur. Dalam tidak 2000 orang tewas karena serangan kilat di India setiap tahun sejak 2005 menurut badan yang melakukan pencatatan India mendapatkan 80 curah hujan per tahun selama musim hujan yang berlangsung antara Juni hingga September. Dari Isrum Serambi Tanjung Permai berita malam Medisi Rabu 22 Juni 2016.